Selamat datang, kami haturkan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh.、Uh -huh. しゃラ Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.